Assalamualaikum shodaralun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersuah dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, Nasional dan Internasional. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City sembilan FM Losmawe, Radio Loser sembilan FM Aceh Tenggara, Radio Amanda seratus FM Takengon, Radio Megapon seratus FM Sigli dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Jumat 6 Mei 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini saudara lun dari Biren, yang dilaporkan Yusman Din Idris. Penyelidikan kasus pembunuhan terhadap Farhan 23 tahun warga desa Pulau Pineng Menasa 2 Jangka Biren sudah ditetapkan tersangkanya yang berinisial ISM 27 tahun. Yang tak lain adalah teman korban dan juga warga desa Pulau Pineng Menasa 2 Jangka Biren. Tersangka awalnya diamankan ke Polres Biren dan dimintai keterangan sekitar pukul 23 pada selasa 3 Mei atau 6 jam setelah mayat ditemukan dalam sumur. Pemeriksaan membutuhkan waktu sedikit lama dan baru mengaku telah membunuh korban sekitar pukul 23.30 pada Rabu 4 Mei di Mapores Biren. Kapolres Biren AKBP Mike Hardiwirapraja SIK MH didampingi Kasareskrim AKP Arif Sukmoibowo SIK dan anggota Reskrim lainnya mengatakan, usai kejadian pembunuhan, tersangka juga mengambil dompet korban yang berisi uang Rp100.000 lebih. Kemudian satu unit handphone, sedangkan sepeda motor korban ditinggalkan di lokasi pembunuhan. Tim reskrim Polres Biren saat melakukan penyelidikan mendapatkan kunci sepeda motor berada dalam saku celana korban yang dibuang ke dalam sumur. Akhirnya barang bukti tersebut diamankan ke Polres Biren. Setelah melakukan pembunuhan, korban segera pulang ke rumah. Kemudian HP milik korban digadaikan kepada salah seorang warga pesangan senilai 1 juta rupiah lebih. Adapun barang bukti lain yang turut diamankan yaitu satu pisau dapur tanpa gagang, sendal korban, sebagian sisa celana tersangka yang sudah dibakar, satu unit handphone, satu sepeda motor, dan satu jam tangan korban. Barang bukti kasus tersebut diperlihatkan Kapolres Biren dalam jumpa pers di Mapolres Biren. Setelah dari Biren, Sudara Loon kali ini ada berita dari Kuala Simpang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo Aceh menilai harga tandah buah segar atau TBS yang ditetapkan pabrik kelapa sawit tidak manusiawi. Secara tegas, asosiasi ini meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut penetapan harga karena sudah melanggar surat edaran dirjen perkebunan. Ketua DPW APKASindo Aceh Sofian Abdullah menegaskan, Surat edaran Dirjen Perkebunan secara jelas meminta seluruh pabrik kelapa sawit mematuhi Permintan 01 tahun 2018 dan pergub tataniaga tata TBS. Salah satu poin yang dijabarkan dalam surat ini terkait larangan bagi pabrik kelapa sawit untuk menetapkan harga TBS. Sofian pun meminta aparat penegak hukum mengusut penetapan harga sepihak ini. Ia berharap campur tangan hukum bisa menyelamatkan petani dari kerugian yang lebih besar. Ia menambahkan secara khusus telah membahas persoalan ini dengan Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung. Ada beberapa poin tambahan yang dihasilkan dalam pembahasan itu. Di antaranya meminta pabrik kelapa sawit tidak mengurangi pembelian TBS dari petani, kemudian tidak menurunkan harga sepihak, dan pabrik tidak menjadikan petani sebagai alat melawan pemerintah. Setelah dari Kuala Simpang, kita beralih ke Kutacane bersama laporan Asnawi Lui. Cederalun personil Polsek Badar melakukan patroli dan pengawasan di objek wisata sungai di pantai barat dalam kecamatan itu mulai Rabu 4 Mei. Pasalnya mulai hari ketiga Idul Fitri 1443 Hijriah, lokasi objek wisata itu sudah ramai pengunjung. Kapores Aceh Tenggara KBP Bramanti Agus Yono SH SIK MH didampingi Kapolsek Badar Ibda Irwan Saputra Pelis SH mengatakan pihaknya telah memerintahkan personil untuk melakukan patroli dan pengamanan di lokasi objek wisata itu. Menurut Kapolsek tujuan patroli ini untuk mengamankan dan mencegah terjadinya pengunjung yang hanyut terseret sungai Alas. Kapolres Aceh Tenggara KBP Bramanti mengimbau para pengunjung objek wisata alam di Aceh Tenggara agar berhati-hati ketika berada di lokasi pemandian. Setelah dari Kutacane, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Misran Asri. Sederalun, jasad Agus Salim 46 tahun, juru parkir yang ditemukan meninggal di parit pinggir jalannya Adam Kamil I, Gampung Nusujaya, Kecamatan Baituraman, Banda Aceh, pada Kamis 5 Mei pagi, diduga jatuh dari pohon kelapa. Korban diperkirakan jatuh saat memetik buah kelapa yang berada di halaman Banda Fitness Center yang bersisian dengan parit tempat korban ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 7 pagi. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto, S.I.K. melalui kasar Kompol M. Rian Citra Yuda S.I.K. kepada SerambiNews.com mengatakan dugaan korban jatuh saat memanjat dan memetik buah kelapa di mana di lokasi temuan mayat ada bekas seperti orang memanjat pohon kelapa. Lalu ada satu buah kelapa yang diduga baru jatuh dan berada di dekat jasad korban saat ditemukan di dalam parit tersebut. Kompol Rian menjelaskan sendal korban juga berada di dekat pohon kelapa lalu jarak pohon kelapa ke parit sekitar 1 meter dan kedalaman parit sekitar 2 meter. Kemudian dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban yang turut disaksikan oleh pihak keluarga dan aparat desa tempat tinggal korban. Sesuai kesepakatan pihak keluarga dan aparat desa, diputuskan jasad akan dibawa ke rumah duka di Berawe dan tidak perlu dilakukan tindak medis serta proses hukum setelah mendengar kronologis kejadiannya. Setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Melabuh bersama laporan Saadul Bahri. Sederalun Banjir Rup atau Gelombang Pasang sempat menerjang rumah warga di Desa Gampung Pasir, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 5 Mei menjelang subuh. Peristiwa itu terjadi pada subuh dan berakhir sekitar pukul 10 pagi, yang menyebabkan air luapan menggenangi pekarangan rumah warga. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung bergerak bersama aparat desa dengan membuka saluran air yang tersumbat sehingga genangan air secara berangsur-angsur-surut. Kecik Gampung Pasir Kecamatan Johan Palawan, Romi Saputra menjelaskan air tidak terlalu parah karena ada tanggul penahan ombak. Tetapi karena posisi pasir yang sudah setinggi tanggul akhirnya gelombang melompat ke perumahan warga hingga menyebabkan genangan di mana gelombang air hampir mencapai 4 meter. Disebutkan bahwa banjir rob terjadi masih dalam kondisi aman namun sempat membuat warga waspada dengan kondisi tersebut. Sebab masyarakat setempat pernah trauma akibat pasang purnama yang merendam rumah warga di daerah tersebut yang terjadi sekitar 2 tahun lalu. Disebutkan bahwa kondisi tanggul yang dibangun oleh pemerintah saat ini masih mengalami ketinggian yang belum memadai. Sehingga menurutnya tanggul itu jika memungkinkan bisa ditinggikan agar lebih aman dari gelombang pasang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalahun kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional ada kabar seputar Menko Erlangga. Idul Fitri jaga persatuan jelang pemilu 2024. Sederalahun Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini menjadi momentum persatuan di internal partai tersebut menjelang pelaksanaan pemilihan umum serentak 2022. Erlangga mengatakan bagi kader Partai Golkar, tingkatkan solidaritas dan kekompakan dengan konsolidasi partai, membulatkan tekad legislatif dan pemilihan presiden 2024 dengan bekerja keras meyakinkan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di internal Partai Golkar. Menko Erlangga juga bersyukur pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah dapat diselenggarakan di masjid, musola, dan lapangan terbuka secara berjamaah dan merapatkan saf barisan. Di momen Idul Fitri ini, masyarakat melepaskan kerinduan untuk bersilaturahmi ke kampung halaman dengan lancar dan tertib. Para pemudik berkumpul dengan saudara di kampung halaman masing-masing dengan penuh sukacita. Hal ini patut disyukuri bersama karena pengendalian dan penanganan COVID-19 jauh lebih baik. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Bentrokan kembali terjadi, pasukan Israel serbu kompleks Masjid Al-Aqsa, 16 warga Palestina terluka. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Cederalun, pasukan Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Kamis 5 Mei 2022. Akibat bentrokan ini sedikitnya 16 warga Palestina terluka. Pusat medis lapangan sama Al-Quds seperti dikutip dari Al-Jazeera mengatakan cedera yang dilaporkan termasuk 14 patah tulang akibat peluru berlapis karet dan mati lemas karena gas air mata. Bulan Sabit Merah melaporkan dua orang terluka akibat pemukulan dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Sekitar 50 pria Palestina, termasuk orang tua dan anak-anak, ditangkap dan dikawal keluar dari kompleks Bab Al-Sisila atau Gerbang Rantai. Setidaknya 600 pemukim menyerbu kompleks itu melalui Gerbang Maroko pada Kamis antara pukul 7 hingga pukul 11. Kemudian penyerbu semakin banyak antara pukul 13.30 sampai 14.30. Serangan pemukim di bawah perlindungan polisi Komplek Masjid Al-Aqsa dilanjutkan setelah jeda 10 hari selama hari-hari terakhir Ramadan, di mana ada ketegangan yang meningkat. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis kemarin, Hamas mengatakan serangan pemukim adalah eskalasi serius dan provokasi langsung, mengancam ledakan komprehensif di mana pemerintah pendudukan memikul tanggung jawab penuh. dari Newsroom Serambi Tanjung Permai. Demikian informasi pagi edisi hari ini Jumat 6 Mei 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalahun Wassalam.